Bitra Bisnis Maskapai Penerbangan Lion Air memutuskan keluar dari keanggotaannya di Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Inaka lantaran menilai sudah tidak cocok lagi dengan asosiasi. April lalu, Lion Air juga memutuskan tidak bersedia mengikuti ketetapan asosiasi untuk menaikkan tarif tiket pesawat. Guna membicarakan hal tersebut, saya sudah bersama pengamat bisnis penerbangan Soeharto Abdul Majid. Mas Harto, bagaimana pendapatnya soal ini? Yang pertama, Inaka itu kan perhimpunan perusahaan perbangan nasional Indonesia ya. Jadi saya kira itu satu wadah yang baik bagi perusahaan-perusahaan perbangan maupun yang terkait untuk katakanlah membahas, mendiskusikan persoalan-persoalan di bidang perbangan di Indonesia. Termasuk bagaimana bisa menyalurkan aspirasi khususnya ke pihak regulasi. Hubungannya kan nanti operator dengan regulator gitu ya. Di samping bagaimana dia juga bisa menjaga kelangsungan bisnis dalam rangka untuk bisa mengatakan tak kalah menjaga dengan baik dengan para customer kan begitu. Kalau ada mungkin friksi-friksi kalau saya menyarankan sebaiknya ya dibicarakan baik-baik ya. Karena peran strategis dari perhimpunan pesan perbangan yang saya kira sejak awal saya melihat termasuk organisasi yang sangat solid. Orga Anda saja kan pernah pada tahun berapa itu kan pecah ya sampai ada org Anda pandingan. Insa juga sempat mau pecah itu ya, sampai ada terbetik Insa pandingan. Jadi saya kira Inaka ini menurut saya sangat solid sekali dan saya kira itu menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Dari pengalaman selama ini beberapa kebijakan itu juga tidak terlepas dari masukan-masukan penting dari Inaka. Pemerintah sangat memperhatikan suara Inaka. Kalau satu dua airline yang keluar dari Inaka, ya pertama itu memang hak setiap anggota dalam hal ini perusahaan untuk masuk maupun untuk keluar. Kalau memang barangkali sudah tidak sesuai lagi. Atau dia merasa aspirasinya katakanlah merasa tidak tertampung kan begitu. Karena kan kalau bicara organisasi kan nanti harus ada kesepakatan-kesepakatan yang kita juga nantinya harus terikat dengan yang sudah dibuat. Pengurus Inaka, saya kira sana petik jangan mendiamkan saja persoalan seperti ini. Karena penerbangan di kita itu sudah menjadi aset nasional. Bahkan diprediksi, apalagi menghadapi mea, kita menjadi kekuatan yang sangat besar. Pasar domestik kita itu sangat luar biasa. Apalagi dengan ditunjang oleh munculnya pas mendengar yang sekarang sudah di atas 100 jutaan. Ya. Itu menjadi salah satu trigger untuk bertumbuhnya pasar perbangan domestik. Tanpa kawasan ASEAN pun kita ibaratnya sudah hidup dengan sangat baik. Saya kira pengurus INAKA perlu segera duduk bareng untuk membicarakan persoalan-persoalan internal. Kalau ada yang berbeda visi harus segera disatukan kembali. Aspirasi yang tidak tertampung segera harus diakomodir. Tapi Mas Harto, tantangan keberadaan asosiasi dari satu bidang bisnis tertentu adalah tuduhan terhadap praktik kartel. Menurut Mas, bagaimana menghindari resiko semacam ini? Salah satu godaan terbesarnya adalah ketika sudah berkumpul dalam suatu asosiasi memang kartel itu menjadi salah satu godaan. Tetapi kan kita harus bisa membedakan mana kepentingan organisasi, mana kepentingan bisnis yang kita juga harus bisa dengan dewasa kesepakatan yang sifatnya kartel atau bukan kartel itu kan ...sudah bisa dipelajari dari awal, karena kita juga kan punya komisi pengawas persaingan usaha gitu ya... ...yang dia juga tentunya punya otoritas untuk mengawasi persaingan ini sehat atau tidak... ...kemudian monopoli atau bukan dan sebagainya kan begitu. Nah kalau wilayah-wilayah bisnis yang sehat, saya kira kita juga tidak harus tersibat dengan kartel. Banyak hal, banyak cara yang bisa kita lakukan tanpa kita melakukan kartelisasi... ...yang akhirnya itu sebenarnya menjebak atau menggiring tanah petik... ...lakukan monopoli secara bersama. Karena kita punya rambu-rambu... ...ini oleh KPSU dinilai bahwa ini masuk kategori kartel... ...untuk jangka panjang... ...bicara soal bisnis yang sehat itu juga uh, tidak baik. Ya tentu kita harus taat dengan aturan seperti itu. Tetapi poinnya adalah bahwa... ...kalau kita sudah punya asosiasi... ...ini harus kita pelihara dengan baik dalam rangka... ...saling bekerja sama kemitraan... ...saling memperkuat basis kita di domestik begitu. Karena kalau kita tidak punya kerjasama yang baik... ...yang kita nanti bisa menyuarakan pada pemerintah, disangkanya hanya satu saja kepentingannya, tapi kalau kita menyuarakan melalui asosiasi itu kan akan menjadi kuat sekali suaranya gitu dan pemerintah tentu akan sangat memperhatikan. Selain itu adakah sebenarnya pekerjaan rumah yang masih belum selesai di industri penerbangan kita khususnya yang bisa didorong penyelesaiannya oleh Inaka Mas Harto Pada waktu yang dulu sering dikemukakan soal kemitraan yang terkait dengan endorseable ticket. Jangan tapi kita punya 20 airline yang aktif tapi untuk penyatuan tiket saja gitu, kita sampai sekarang Dari tahun 80-an Belum pernah tercapai gitu. Ini barangkali salah satu PR Bagaimana kita juga bisa membedakan Mana ego-ego yang sifatnya rektoral Mana-mana yang sifatnya untuk Kepentingan nasional, kalau udah indorsibel tiket Itu kan airline A ya Ternyata tidak bisa terbang, maka Penumpang dengan tiket yang sama Bisa menggunakan airline B atau airline C Atau airline D, kan begitu, nah itu kan Harus diatur, kita rindu hal-hal demikian Sampai sekarang itu belum terwujud. Demikian Pengamat bisnis penerbangan Suharto Abdul Majid saya Giri Sadewa